Assalamualaikum, Syedera Loon. Berita malam edisi hari ini Rabu 3 Januari 2018 dibacakan oleh Ardi dan Tiara Anwar. Tahun ini perekrutan CPNS akan segera dibuka. Miliki sabu 5 paket, warga merebo ditangkap. Banjir rendam badan jalan simpang elak luk semawe. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Seram BFM. Berita malam Seram BFM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Mlu Usmawe, Radio Looser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun pemerintah akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil untuk tahun 2018. Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kompas.com, melansir. Namun Asman belum bisa memastikan berapa banyak lowongan yang tersedia dan untuk formasi apa saja. Sebab Kemenpan RB masih menunggu data yang disampaikan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Formasi CPNS yang dibuka akan disesuaikan terlebih dahulu dengan anggaran negara. Asman menyadari saat ini sudah banyak masyarakat yang mencari informasi mengenai rekrutmen CPNS 2018 melalui internet. Namun, ia meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari kemenpan RB. Sudarlun polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menangkap pria FAJ, warga desa Merbu, Kecamatan Merbu, Aceh Barat, Rabu dini hari sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan, Polisi turut menyita 5 paket sabu-sabu dari tersangka F sebagai barang bukti sebanyak 5 paket sabu dengan berat 0,90 gram, serta alat isap dan mancis, serta tersangka kini sudah ditahan. Kasat reserse narkoba Ibtu Bukhari mengatakan penangkapan pelaku berdasarkan laporan masyarakat. Dikatakannya, kasus penangkapan sabu-sabu masih dikembangkan dan untuk menangkap seorang pelaku lain yang kini buron. Sudah masyarakat sebaiknya menghindari melintasi simpang elak yang terletak di perbatasan Desa Alulim Kecamatan Blangmangat dan Desa Codgire Kandang Kecamatan Muara 2 Loksmawe. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan, penyebabnya ruas jalan dari arah barat ke timur terendam banjir sejak Rabu sore hingga sekarang banjir masih terjadi. Banjir terjadi akibat hujan yang deras terjadi di kawasan tersebut. Sejauh ini hanya kendaraan berbadan besar yang bisa melintas. Bila mobil berbadan kecil ataupun sepeda motor, sebaiknya tidak melintas karena dikhawatirkan tidak akan bisa menerobos banjir. Darulun petugas Satreskrim Polres Aceh Singkil membeku seorang warga Sebul Salam atas kasus judi Toto Gelap. Pelaku berinisial MNL warga Sebul Salam Utara ditangkap polisi saat tengah merekap angka Togel Rabu sore tadi Dari Sebul Salam, Khalidin melaporkan. Kaset reskrim itu Agus Riwayanto di putra mengatakan penangkapan pelaku judi telah mendapat informasi dari masyarakat sekitar selain pelaku MNl polisi juga menyitas jumlah barang bukti seperti buku tafsir mimpi uang tunai sebesar Rp 400.000 4 blok buku notes dan 4 lembar kertas bukti rekapan nomor togel kini pelaku telah dibawa ke Mapolres Aceh Singkil untuk diproses lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sedalun korban kasus penipuan Biro Umrah dan Haji PT. Usmania Hanin tur terus mendatangi Polresta Surakarta di Solo, Jawa Tengah hari ini. Selain untuk melaporkan kerugian, mereka juga meminta agar tersangka mengembalikan uang mereka. Kompas.com melansir. Kasatreskrim Polresta Surakarta Kompol Agus Puryadi mengatakan para korban yang datang untuk bertemu tersangka. Mereka meminta tersangka mengembalikan uangnya. Pasca tertangkapnya dua pimpinan Biro Umroh dan Haji PT Usmania Hanintur, Farid Roshiden dan Afianto Budi Satya, korban yang datang ke Polresta Surakarta terus bertambah. Mereka yang melaporkan kasus penipuan Biro Umrah tidak hanya dari wilayah ekskrasi danan Surakarta, namun juga ada yang datang dari Semarang. Sudarilun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab secara resmi menerapkan pajak pertambahan nilai. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kedua negara tersebut menerapkan pajak barang dan jasa. PPN sebesar 5% dikenakan atas sebagian besar barang dan jasa. Padahal sebelumnya negara-negara teluk telah lama menarik bagi ekspatriat lantaran bebas pajak. Namun pemerintah di negara tersebut kini ingin meningkatkan penerimaan negara di tengah kondisi harga minyak dunia yang terus rendah. PPN tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 di kedua negara tersebut. Sudahlun PT Freeport Indonesia meminta rekomendasi ekspor konsentrat tembaga baru kepada pemerintah menyusul perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. CNN Indonesia melansir, IUPK yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tambang yang berbasis di Amerika Serikat tersebut berlaku menjadi 30 Juni 2018 dari sebelumnya 10 Januari 2018. juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, IUPK perpanjangan sudah ditertibkan sampai 30 Juni 2018. Freeport juga akan mengajukan rekomendasi ekspor. Sayangnya, Riza belum bisa memberikan keterangan terkait berapa jatah ekspor konsentrat tembaga yang bakal diajukan oleh anak usaha Freeport McMoran Inch ini. Dari Nusrum Peserambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Rabu 3 Januari 2018. Berita pagi Seram BFM hadir kembali setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambfm.com. Follow juga Twitter kami at Seram BFM. Sederhalun, wassalam.